datang juragan Oki nanya itu lagunya Oki baru dengar Rocky Ini lagu ciptaan juragan sendiri ya lagu bukan ciptaan saya Terus itu lagu judulnya Orang No Jubile Dulu kita pernah plesetin kan Pak sesemprul Benar masih ingat Masih ingat Tom and Jerry Amerika Upin Ipin Malaysia Sun go Dari Cina. Ui, Rosaple.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 Walau main saya naik. Kalau nge sama saya enggak usah teriak-teriak. kemarin juga Kalau buka. cinta sama saya enggak perlu histeris. Saya tahu kok kalian dari tadi sore nunggu saya di sini. Tenang. Kasar karena pendukungnya apa fansnya sudah banyak yang datang, udah ketemu, udah direncanakan yang tadi. Sudà. Oke. Oke. La, la, la. sor i majuragan bantura. Yeah, yes. Ramzi juragan juli. lagi mau kawin yes. Bang Ranzi orangnya kesayangan Disorakin, makasih Juragan. Lakin lu sih malu-maluin. Hehehe. <laughs> Pakai salah Juragan kan belum ngajarin aku, jadi aku gak ngerti. Iya bener. Uh. harus diajarin, semua harus bener. Sebenarnya ya, bagus lalu. tadi. Bagus, coba, coba. Cuman musiknya ya. pada kayak Musik telan. Musik yang salah. Musik wow. tempohnya. Oh, lalala la. <suara> oke okay, oke okay, yaudah okay, Terima ah, kasih okay, pasti okay. Hari okay. Yeah. kita udah kumpul semua ya Iya iya iya Jura gerakan peserta gimana nih Bagus-bagus gak nih Mudah-mudahan Sudah siap semua ya, ya. Sudah dua malam berturut-turut ada yang dipilih Tadi A -a. malam ada dua yang dipilih Menang-menangnya kalau malam Menang-menangnya mulai gak enak, enak. enak. Susann bakal dapat satu nih menurut saya sih. Amin. Oh, oh, Amin mudah-mudahan. Oh karena jeli, karena jeli. Selamat malam Juragan. Aduh sayangnya gak ada Saskia Gothic. Iya Gothic gak ada pasti ada. Juragan kangen sama itu. saya. Hmm. Hah? Saya kan jarang-jarang loh. Seminggu sekali. Iya uh -uh, kesian gak? <laughs> Kasian ya kakak. Eh e jobnya, jobnya, jobnya. Selamat datang Erie Susan, terima, terima kasih kedatangannya juraga, Mas Wendy okay. Kno. di sini <tuk> atau duduk? Duduk dong. Yeah. O -ay. O -ay.